Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mawwalah Wa man tabi'ahum Di ihsanin ila yumil qiyamah Wa ba'd Ikhwati fillah, a'azaniallahu'ayyakum baik hadirin di Masjid uh, Raya Al-Furqan Masjid Raya, Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung Ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja anda berada Juga para pendengar Radio Al Bayan Cianjur Ataupun yang melalui uh, streaming, baik streaming Radio Raja Bandung ataupun Radio Albayan Cianjur Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk membahas satu masalah yang sebentar lagi akan kita alami bersama Yaitu idul kurban Ada dua masalah yang sebenarnya dibahas Pertama tentang kurban, yang kedua tentang idul adha tapi karena waktu yang terbatas Dan Pembahasan yang Cukup banyak Maka kita akan Fokuskan untuk sekarang Membahas Masalah Udhiyah Atau kurban Udhiyah Atau kurban Maknanya adalah Syatun Aubakaratun ibilun Tuzbahu Ba'da salat Idul Adha taqarruban ila Allah Kurban artinya menyembelih sapi kambing ataupun unta setelah salat Idul Adha dalam rangka taqarrub kepada Allah azza Taqarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah azza Menyembeli ini Termasuk ibadah Kepada siapa? Ibadah kepada Sesuai dengan Niat kita Ketika menyembeli Kalau niat kita Ketika menyembeli Karena melaksanakan perintah Allah Baik itu Kurban Ataupun uh, Akekah Ataupun Menyembeli Karena sekedar untuk menafkahi istri anak-anaknya Baik ayam atau binatang lainnya yang halal Berarti dia meniatkan sesembelihannya Karena Allah Maka ibadah dalam bentuk menyembelih itu Dia tujukan kepada Allah Akan tetapi bila niat dia menyembelih Bukan untuk Allah tapi untuk makhluk maka ini ada dua macam ada yang hukumnya syirik ada yang hukumnya juga ibadah contoh yang syirik menyembelih dengan niat sebagai syarat yang diminta oleh Fihak tertentu seperti dukun, seperti jin, seperti yang lain-lainnya Dalam rangka meraih keinginan duniawi Baik keinginan duniawinya itu uang, kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas atau yang sejenisnya Lalu disyaratkan oleh dukun yang mau membantu urusan ini untuk menyembelih lalu niat menyembelihnya diniatkan sekedar memenuhi syarat yang ditetapkan oleh jin yang kerjasama dengan dukun itu berarti orang itu beribadah kepada jin tersebut kepada syaitan dan itu termasuk syirik kenapa termasuk syirik karena meniatkan ibadah menyembelih untuk selain Allah padahal menyembelih adalah ibadah yang tidak beda dengan sholat Cuma kadar nilai ibadahnya yang berbeda Kadar nilai ibadah sholat Tentu saja lebih mulia, lebih agung Dibanding kadar kemuliaan ibadah yang lainnya Baik ibadah saum, ibadah sedekah Termasuk ibadah menyembelih Tapi sama-sama bernilai ibadah Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan oleh Muhammad, "Sesungguhnya sholatku, wa nusuki nusukku, nusuk maknanya adabiah, nusuk artinya Sesembelihan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin." Jadi empat hal ini wajib hanya ditujukan bagi Allah. Pertama, sholat; kedua, menyembeli; ketiga, seluruh hidup; dan keempat, termasuk kematian kita itu wajib hanya ditujukan untuk Allah Azza Wajalla. Dan ini menunjukkan bahwa menyembeli adalah ibadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mandabaha li ghairillahi faqad asyrakah siapa orang yang menyembelih bukan untuk Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik ini jenis menyembelih untuk selain Allah yang bernilai syirik ada lagi menyembelih bukan uh, untuk Allah tapi diniatkan untuk makhluk tapi bernilai ibadah contohnya apa? contoh menyembelih karena memuliakan tamu kita kedatangan tamu baik itu orang tua, guru atau orang yang ingin kita muliakan atau kawan lama, sahabat lama belasan tahun tidak jumpa lalu berkunjung ke rumah kita ingin memuliakannya dengan cara apa menyembelih baik ayam, kambing atau apapun, ya. Maka ini dirinci. Kalau niat ketika menyembelihnya sesembelihan itu ditujukan karena Allah, maka itu ibadah. Kemudian dia menyembelihnya untuk memuliakan tamu atas perintah Allah. Melalui lisan Rasulnya nya salatu wasalam. Nabi bersabda Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifa Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tamunya Cara memuliakan tamu tidak diterangkan oleh Al-Qur'an dan Al Sunnah tapi kembali kepada 'urf tapi hampir seluruh 'urf sepakat bahawa salah satu di antara cara memuliakan tamu adalah dengan memberi jamuan yang memuaskan Baik itu makanan berat seperti nasi dan dagingnya Ataupun makanan makanan ringan yang memuaskan seperti kue atau yang lain-lainnya Maka ketika seseorang kedatangan tamu lalu dia menyembeli untuk memuliakan tamu itu Maka itu dihukumi ibadah Karena mengaplikasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memuliakan tamu. Itulah menyembelih bernilai ibadah. Nah, salah satu di antara jenis sesembelihan yang pasti bernilai ibadah adalah kurban. Jadi kurban yang bahasa Arabnya udhiyah maknanya adalah menyembelih binatang sesembelihan yang dilakukan setelah Idul Adha Setelah sholat Idul Adha Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza SWT Kedua, apa hukum berkurban Hukum berkurban diiktilafkan oleh para ulama Jumhur ulama menyatakan sunnah mu'akkadah Sehingga orang yang tidak berkurban walaupun dia mampu Dia tidak berdosa akan tetapi seseorang yang mampu untuk berkorban tetapi tidak berkorban menunjukkan ya gagalnya ibadah yang dia lakukan sehingga tidak membuahkan ibadah lainnya yang agung. Orang yang ibadah-ibadahnya diterima, salatnya, saumnya dan seterusnya bukti diterimanya ibadah melahirkan dorongan untuk melakukan ibadah lainnya dan ini bukti turunnya hidayah Allah kepada orang Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullah di dalam kitab Lataiful Ma'arif Bab Wadaiful Syahri Syawwal menukil pendapat atau ucapan generasi salafus soleh dari kalangan para sahabat Qala Ba'du Salaf telah berbicara sebagian generasi salaf. Mereka menyatakan, Innaloha iza qabbala amala abdin wafakahu lil'amali sholihi ba'dah. Sesungguhnya, apabila Allah menerima ibadah seorang hamba, maka Allah memberi hidayah kepada hamba itu untuk melakukan... Ibadah lainnya setelah itu Setelah ibadah ini dilakukan Tiba-tiba muncul keinginan Untuk melakukan ibadah lainnya Makanya Allah memfasilitasi Seluruh ibadah-ibadah yang hukumnya wajib Dengan disyariatkannya ibadah-ibadah Sejenis yang hukumnya sunnah Setelah sholat fardu Ada sholat sunnah rawatib Setelah saum Ramadan yang wajib ada saum sunnah, syawal, Senin Kamis dan yang lain-lainnya. Setelah kewajiban zakat fitrah ada infak dan sadaqah. Setelah umpamanya haji yang wajib termasuk rukun Islam ada yang sunnahnya yaitu umrah. Begitulah seterusnya. Nah oleh karena itu kalau seseorang amal ibadahnya diterima... Salah satu tanda diterima ibadah orang itu akan muncul dalam hatinya keinginan dan dorongan yang kuat untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Dia mikir apa saja syariat Allah yang bisa saya lakukan seusai ini. Termasuk diantaranya berkorban. Orang yang sholatnya diterima, saumnya diterima, ibadah-ibadah lainnya diterima... Ketika tiba saatnya untuk berkurban dan dia memiliki kemampuan yang Allah berikan untuk berkurban Pasti dia tidak akan melewatkan kesempatan emas ini Oleh karena itu walaupun hukumnya menurut sebagian ulama sunnah mu'akkadah Maka sebagai bukti ibadah-ibadah orang itu selama ini diterima Pastilah dia akan melaksanakan kurban ini pendapat pertama. Pendapat kedua ada lagi yang menyatakan wajib bagi yang mampu dan inilah yang rojih. Dalil tentang hal ini dari Quran, dari Hadis banyak. Di antara dalil tersebut adalah pertama Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi saw bersabda, Mangkana lahus sah, wa lam yudzhi, fa la musallana. Siapa orang yang memiliki kelapangan, kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak menyembelih, maka janganlah dia dekat-dekat tem tempat sholat kami. Hadis ini Hasan diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni serta Al-Hakim dengan sanad yang Hasan. Di mana letak Pendalilan Atau istidlal dari hadis ini Sehingga jatuh hukum wajib Bagi orang yang kurban Berkata Syekh Ali Hassan Wa wajhul istidlali bihi Annahu lama nuhiya Mangkana za saatin An kurbanil musolla Ida lam yudohi Dalla annahu qad taruka wajiban Fakahannahu la faidataminatakarrobiilah maatarkihadalwajib. Adapun penerapan dalil dari hadis ini adalah bahawa kalau orang yang punya kemampuan untuk kurban lalu tidak kurban, dilarang untuk mendekati tempat solat, mendekati masjid, dilarang maka ini menunjukkan orang itu telah melakukan meninggalkan sesuatu yang wajib seolah-olah takrub dia sholat di masjid itu tidak ada faedahnya karena meninggalkan amalan yang wajib ini padahal Nabi S.A.W kan mengancam siapa orang yang tidak sholat berjamaah di masjid bakar kartu rumahnya kan begitu kan Sampai-sampai orang yang buta, yang sudah tua, yang rumahnya jauh dari masjid Tidak ada guide yang menuntun dia ke masjid Tidak dapat ruksoh untuk sholat di rumahnya Dia tetap harus ke masjid Sehingga mayoritas jumlah ulama menyatakan Sholat berjamaah di masjid itu bagi laki-laki adalah wajib Hukumnya wajib Tapi kalau orang itu kurban, sudah kurban, udah jangan ke masjid lah Menunjukkan apa? Seolah-olah ke masjid dia itu percuma kalau ke masjidnya tidak berakibat melaksanakan kurban dia meninggalkan kurban kata nabi sudah jangan dekat-dekat tempat sholat kami ini dalil yang pertama yang mengisyaratkan wajibnya berkurban bagi yang mampu dalil kedua dari jun bin abdullah al bajali dia menyatakan syahidun nabiya saw qala yaumun nahar aku menyaksikan nabi SAW berkata pada hari nahar hari nahar adalah hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijah kalau tanggal 9 hari apa Arafah kalau tanggal 8 Tarwiyah Tashriq tanggal 11, 12, 13. Hari Tarwiyahnya tanggal 8, tanggal 9nya hari Arafah tanggal 10 hari Nahar. Disebut hari Nahar karena hari itu hari penyembelihan Nahar, artinya penyembelian Fasl Lil Rabika One Har. Nah pada waktu hari Nahar tanggal 10 Nabi berkata, Man Dabaqa Kbla Ayusollya Faliyud makanaha Ukhra. وَمَنْ لَمْ يَدْبَحْ فَالْيَدْبَحْ Kata Nabi Salam, siapa orang yang sudah menyembeli sebelum sholat id, hendaklah dia mengulang sesembelihannya. Diperintahkan untuk mengulang. Karena sesembelihannya sebelum sholat id bukan kurban. Tidak dianggap kurban. Itu dianggap sodakoh yang dia sajikan untuk keluarganya. Kurbannya tidak, tidak dianggap kurban, maka diulang lagi. Maksud diulang, ambil kambing baru, disemelih bukan mengulang kambing yang sudah disemelih tadi, itu mah sudah mati. Tapi artinya ambil kambing baru, kemudian semelih, dan ini perintah. Dan siapa yang ti atau belum menyembelih, hendaklah sekarang silakan menyembelih. Dalam hadis ini, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam an Nasa'i Dan yang lain-lain ya. Nabi, Nabi S.A.W. Memerintahkan ini Dengan nada perintah Karena adanya lam amr Siapa orang yang menyembeli Sebelum sholat id Falyu'in Falyu'in ada huruf lam amr Falyu'in Falyu'in adalah dia mengulang Maka naha ukhra tadi dan siapa yang belum menyulih fal yadhbah ada huruf lam amar juga dan al aslu fil amri lil wujub pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib dan ini menjadi dalil kedua wajibnya berkorban bagi yang mampu dalil ketiga dari Mikhnaf bin sulaim nabi sulaiman berkhutbah pada hari arafah tanggal berapa tuh tahun 9. Salah satu isi khutbahnya adalah beliau berkata ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun wa athirah. Atadrunal athirah hadhil lati yaqulu anhan nasu rajabiyah. Kata Nabi bagi setiap keluarga di setiap Tahun wajib melakukan udhiyah dan atiroh udhiyah itu kurban pada bulan Dhul Hijjah dan atiroh ada dua kewajiban, kurban dan atiroh tahukah kalian apakah atiroh itu ini adalah yang orang-orang biasanya menyebut dengan sebutan rojabiyah makna rojabiyah, kata Ibn Al-Athir adalah sesembelihan yang dilakukan pada bulan Rojab Jadi ada dua kewajiban menyembelih Rojabiyah yang disebut Atiroh di, Dilakukan bulan Rojab Dan Udhiyah Yaitu kurban yang dilakukan di bulan Dhul Hijjah. Tapi kemudian Atiroh dimansuh Dimansuh maknanya Dihapus hukum ketetapan menyembelih di bulan Rojab Seperti yang dikemukakan oleh Ibnul Athir dalam kitab Jami'ul Usul dia menyatakan walatiratul mansuhotun wa innama kana kana tali kafisodrel Islam atirah ini sudah dimansuh, sudah dihapus ketetapannya dan itu hanya diwajibkan di awal-awal kemunculan Islam. Kalau atirah sudah dihapus, udhiyah tidak dihapus maka tetap dia dalam hukum asalnya yaitu wajib inilah setidak-tidaknya tiga dalil yang menunjukkan wajibnya berkurban bagi yang mampu oleh karena itu ikhwan dan akhwat yang memiliki kemampuan ketika idul adha ini tiba ya maka keluarkan harta untuk menyembelih. maka insyaallah Allah akan e, melipat gandakan pahalanya dan mengganti harta yang sudah kita keluarkan Adapun dalil orang yang menyatakan sunnah muakada adalah pertama Nabi bersabda idadah khulal ashar faaradah hadukum ayudhhiyah falayyamusamin syarihi walamin basarihi syia. Kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dhuhr hijjah. Lalu salah seorang di antara kalian ingin alias berkemauan untuk menyembelih, maka janganlah dia memotong kukunya atau rambutnya sedikitpun. Hadis ini Sahih terwidih Imam Muslim Abu Daud An Nasee dan yang lain lain. Kata sebagian ulama hadis ini menunjukkan bahwa kurban tidak wajib alias sunnah. Karena apa? Karena hadis ini menyatakan Mau tidaknya kurban diserahkan kepada kemauan orang. Nabi bersabda kalau masuk sepuluh hari pertama dan seseorang ingin menyembelih kurban. Jangan nyukur, jangan potong kuku. Kalau ingin, kalau tidak ingin, maka tidak apa-apa. Maka hadis ini menunjukkan sunnahnya berkurban. Tapi istidlal atau penetapan dalil orang itu dibantah oleh para ulama di antaranya oleh Syekhol Islam. Karena Karena wa arada ahadukum ayyudhahia, salah seorang di antara kalian ingin menyembelih tidak menunjukkan sunnah. Coba lihat ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilash-shalati faghsilu wujuhakum Ya ayuhaladina amanohai orang-orang beriman. Ida kum maknanya ida arad tumul qiyamah bissolah. Kalau kalian ingin solat, mau solat, maka hendaklah basuh wajah kalian, basuh kedua tangan kalian, wudullah ya dan seterusnya. Apakah ayat ini menjadi dalil bahwa solat itu hukumnya sunnah? Karena di sini dikatakan kalau kalian ingin solat, enggak. Sholat itu wajib. Maksud apabila kalian ingin sholat maknanya apabila kalian ingin melaksanakan kewajiban sholat. Ikhwan agak rapat ya. Gak apa-apa nih di depan kamera. Gak kelihatan karena penuh. Kemudian yang baru datang tidak kebagian tempat di luar kayak ngobrol nih. Geser ke depan. Ahwat di atas kalau umpamanya di depan pintu sudah bergerombol ya. Menghalangi yang mau masuk padahal di depan masih kosong. Maju, maju, maju ya. Agar yang di luar bisa masuk. Dan Ahwat yang ngobrol gitu ya. Berhenti ngobrolnya. Kedengaran kalau Ahwat ngobrol dari sana, kedengaran kesini. Peperihin budakna bawel gitu ya. Mal bisa dicarek. Cing indungna nama itu jempe. Hmm. Jadi ayat yang menyatakan idza qumtum ilas shalah apabila kalian mau salat maksudnya mau melaksanakan kewajiban salat. Kedua ada ayat juga yang menyatakan in huwa alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Surah Takwir ayat 27. Sesungguhnya Al-Qur'an ini peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa mingkum ayat bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqomah. Apakah istiqomah hukumnya sunnah? Wajib. Kalau istiqomah hukumnya sunnah, berarti boleh sekali kali melenceng-lenceng gitu kan? Boleh sekali kali berbuat dosa, boleh dong sekali kali terjerumus ke dalam masad. Apakah begitu? Enggak Istiqomah hukumnya wajib. Tapi oleh Allah dia, dia katakan liman sya'a minkum ayyastaqim bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqamah maksudnya yang ingin melakukan kewajiban istiqamah Sama saja dengan umpamanya Nabi SAW bersabda man arada minkumul jumu'ah falyaghtasil Siapa di antara kalian yang ingin melakukan Jumat hendaklah dia mandi yang ingin Jum'atan, hendaklah dia mandi. Hadis ini, sahih riwayat imam muslim. Apakah hadis ini menjadi dalil bahawa sholat Jum'at itu? Sunnah, karena ingin. Siapa yang ingin sholat Jum'at, maka hendaklah dia mandi. Apakah ini menunjukkan sholat Jum'at itu sunnah? Enggak, wajib. Tapi diungkapkan dengan aroda. Nabi Sallallahu SAW menyatakan, Manaroda mingkumul jumuaah. Siapa diantara kalian yang ingin melakukan Jumat? Maksudnya ingin melakukan kewajiban solat Jumat, tidaklah dia mandi. Sama juga dengan hadis lain yang menyatakan Manaroda solah faliyata wadok. Siapa yang ingin solat, tidaklah dia berwudu. Maksud ingin di sana bukan menunjukkan solat itu sunnah, bukan? Tapi siapa orang yang ingin menunaikan kewajiban solat? salat maka hendaklah dia berwudu. Sama dengan yang tadi siapa orang yang ingin menyembelih kurban janganlah dia potong rambut, janganlah dia potong kuku. Maksud ingin di sana tidak menunjukkan sunnah tapi wajibnya uh, kurban didalili oleh hadis-hadis yang tadi sudah diterangkan sehingga maksudnya eh uh, Apabila masuk 10 hari pertama dan salah seorang di antara kalian ingin menunaikan kewajiban menyembelih, maka janganlah dia potong rambut, janganlah dia potong kuku. Jadi berdasarkan semua keterangan tadi, yang lebih rajihah atau lebih kuat adalah wajibnya berkurban bagi yang mampu. Sekali lagi ini ikhtilaf. Syaikh Saleh Al-Fauzan menyatakan sunnah muakkadah Salun Saimin, Syal menyatakan sunnah muakkadah. Banyak para ulama menyatakan sunnah muakkadah, tetapi yang mewajibkan juga banyak. Kita jangan e, mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita yang sunnah sajalah. Biar enggak ada beban gitu ya, biar tidak merasa berdosa walaupun tidak menunaikannya. Itu mah pelit gitu. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan tentang berkurban. Pertama, berkurban wajib dilakukan seusai sholat sholid, Idul Adha dan tidak sah bila dilakukan sebelum Idul Adha, sebagaimana hadis yang tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan manzabah qabla shalah falaisa minan nusuki fi syai'in wa innamahu al-lahmun qaddamahu li ahlih siapa orang yang menyembelih sebelum salat Id maka itu sama sekali bukan kurban itu hanyalah daging yang dia sajikan untuk keluarganya jadi wajib disembelihnya setelah salat Id dan tidak boleh sebelum salat Id Kedua, umur dari binatang yang boleh disembelih adalah kalau ini yang paling selamat. Kalau kambing minimal satu tahun, kalau sapi minimal dua tahun, dan kalau unta minimal lima tahun dan jangan di bawah itu. Berdasarkan sebuah hadis dari Mushadzir bin Masud radhiyallahu an. Nabi saw. Saya kata, inal jadak min al-da'an, mimma yuwafi minhu thaniyum min al Sesungguhnya al-jadak min al mencukupi seperti mencukupi athaniyum min al Hadis ini diriwayatkan uh, Imam siapa? Imam Ibnu Hajar al-Ashkholaan rahimahullah. Di Fathul Bari menukil hadis ini Juga Ibn al dalam kitab uh, Jami'ul Jami Usul juga menukil hadis ini Dan hadis ini terdapat dalam kitab Sohi Al-Jami Hadisnya nomor 1592 Ketika menerangkan hadis ini Berkata Al-Imam Ibnul Hajar ala sekolah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kata beliau al-Zaan al-Jadak min al-Zaan ad artinya adalah ash-Sha' ma akmalasana, yaitu kambing yang usianya genap satu tahun. Dan ini ucapan atau pendapat jumhur. Ada lagi yang berpendapat Sepuluh bulan atau delapan bulan Tapi yang lebih selamat minimal satu tahun Terus Apa cirinya satu tahun Tanya ke tukang kambing Saya tidak tahu Tapi konon katanya Sudah munglak dua Munglak itu Tanggal giginya yang paling depan dua Jadi biasanya Suruh nyengir itu kuda Eh itu itu kambing Dibuka mulutnya lihat. Kalau dua gigi bagian depan lebih putih daripada gigi lain, gigi lainnya sudah agak kuning atau hijau. Yang dua depan lebih putih. Berarti yang dua itu yang baru. Berarti sudah munglak gitu ya. Ada tukang kambing, Bapak? Tukang kambing? <tukang kambing> <tuk> <tuk> <tuk> itu berarti sudah munglak dua. Tapi kalau begitu dibukanya ini seber seberapa tahun, mang? Oh, ya matos langkung tisa tahun. Sing, suruh nyengir. Ternyata rata. Warnanya semuanya sama. Berarti belum munglak itu. ya, yeah. Belum munglak itu belum tanggal giginya. Berarti bohong itu si emang. Nah sebab kalau ditanya emang ini sudah setahun. Oh sudah, sudah setahun. Biar laku. Padahal belum. Ya. Yeah. Adapun pun. Kalau. Uh, apa. Ashaniyu minal ibe. Mas takmalakom sinasana. Kalau. Unta maka yang sudah sempurna usianya lima tahun. Wa minal bakar mastak malasanatain. Adapun kalau e, sapi itu sudah genap berusia dua tahun. Nah caranya tanya ke tukang sapi. Tapi jangan sampai diberi mukaddimah. Ini kalau belum dua tahun enggak sah ini. Ini berapa tahun? Ya pasti dijawab dua tahun. Biar laku gitu ya. Biar laku ini. E, berapa tahun dahulu udah, udah lama ini udah berapa tahun usianya nih ah, ya hampir dua tahun lah satu setengah oh enggak sama udah-udah eh, dua tahun kita kan bisa diralat itu jadi pancing dengan pertanyaan yang tidak menunjukkan bahwa kita membutuhkan yang dua tahun ya itu eh kambingnya Eh, sapi 2 tahun Kambing 1 tahun Dan unta 5 tahun Ketiga Boleh menyembelih Di tanggal 11, 12 dan 13 Jadi waktu penyembelihan 4 hari Dari tanggal 10 11, 12 Sampai 13 Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kullu ayyami tashrik Zabhun Semua hari-hari tashrik itu adalah Hari-hari penyembelihan ya, Dibolehkan Keempat Di antara Ketetapan syariat adalah Orang yang berniat untuk menyembelih, Maka dia Tidak boleh memotong kuku Rambut atau apapun Dari seluruh bagian tubuh yang biasa dipotong Sejak tanggal Satu Dhul Hijjah tidak boleh dia. Ya. Berdasarkan hadis yang tadi sudah diterangkan, tidak ada kholaq ashar wa aradah ahdukum ayudhhiya, fala yakhud min syahrhi wa basharhi shiya. Apabila sudah masuk sepuluh hari bulan pertama abulandul hijjah, lalu salah seorang diantara kalian mau menyembelih, hendaklah dia tidak memotong rambutnya atau kukunya. Berkata Imam An-Nawawi Dalam kitab Syarah Sahih Muslim Ketika menerangkan hadis yang barusan Karena hadis barusan Di riwayat di, di, oleh Imam Muslim Kata Imam An-Nawawi Wal muradu bin nahi an akhdi Dhufar wa sya'ar An nahi an izalati Dhufar qalam au kasar au ghairi Wal man umin Izalati bi bihalqin Au taksirin au natin au ihraqin Au ahdihi Bin nurah atau غير ذلك سواء شعر اليبد والشراب والانح ورس وغير ذلك من شعور بداني yang dimaksud tidak boleh memotong kuku atau rambut adalah larangan menghilangkan kuku dengan cara apapun baik dengan cara digunting atau umpamanya dipotong atau digigit-gigit atau dikerik kukunya dikerik oleh kikir umpamanya. Kan ada biar lurus, eh, biar apa? biar rata, tidak ada yang tajamnya. Makanya di dalam setiap gunting kuku ada, biasanya ada bagian yang untuk mengikirnya. Itu termasuk tidak boleh. Juga larangan menghilangkan seluruh rambut yang ada di tubuh, baik dikeruk, dikerok atau dikerik ataupun dipotong, dipendekkan ataupun dicabut. Seperti bulu ketiak kan suka dicabut itu Atau dengan cara dibakar Kata orang Sunda Direrab Direrab itu di apa? Dipanaskan dengan api sehingga si bulunya apa? Eee, -e, gitulah Meringin, Pokoknya hilang, terbakar Baik itu bulu ketiak Kumis, bulu kepala Ataupun bulu kemaluan dan seluruh bulu yang ada di seluruh tubuh kita Termasuk bulu-bulu yang ada di betis, di kaki gitu kan Atau di tangan, aduh iya menisiga monyet Terus dikeruk, maka tidak boleh Tidak boleh itu pas 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah bagi orang yang akan menyembeli Maka itu hukumnya haram, tidak boleh Lalu bagaimana kalau dia melakukan karena lupa atau karena sengaja? Berkata Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, rahimahullah dalam kitab al mughni beliau berkata, fa'in fa'ala istighfarullah ta'ala, fala fidiatafihijma'an sawaun fa'ala hu'am dan awnisiana. Kalau orang itu melakukan larangan tadi, maka dia cukup istighfar mintal ampun kepada Allah. Tidak ada denda, tidak ada hukuman secara ijma Baik dia melakukan itu karena sengaja atau karena lupa Kadang-kadang orang kebiasaan Habis dari luar capek, langsung masuk kamar Lalu membuka pakaiannya, lalu uh, berbaring Gogoleran Apa gegoleran bahasa indonesinya? rebah-rebahan tidur-tiduran sambil ngelamun evaluasi yang tadi atau menyusun program kerja untuk besok dan seterusnya sambil melamun begitu si tangannya ke ketek ke, ke, jedur, jedur dicabutan kan? tanpa sengaja, otomatis saja tiba-tiba habis saja dan itu bagus tapi itu tidak boleh dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah bagi orang yang akan Berkurban Tapi kalau itu dilakukan baik sengaja atau tidak Dia cukup istighfar kepada Allah Dan tidak ada hukuman, tidak ada denda Tidak ada kifarat, tidak ada apa-apa Cukup bertobat kepada Allah Jalla. Kelima Nala dipilih hewan kurban yang besar dan sehat Tidak boleh yang cacat atau memiliki aib Aib-aib yang dijelaskan dalam hadis diantaranya umpamanya putus daun telinga baik dua-duanya atau sebelah. Atau patah tulangnya. Padahal eh tulang, apa yang di kepala itu apa? Tanduknya patah. Walaupun si tanduk adalah bagian yang tidak akan termakan ya oleh kita. Tapi kalau itu patah maka itu aib, tidak boleh. Tidak boleh yang pincang Baik sebelah atau dua Apalagi semuanya Atau tidak boleh juga yang Matanya picek Dan tidak boleh yang sakit Apalagi Sudah uh, terkena Penyakit yang menular Yang bisa membahayakan orang yang Memakan dagingnya Seperti antraks gitu ya Atau yang lain-lain Kadang-kadang kalau uh, Si kambing itu Ketawa, bisa diduga apakah dia mengidap penyakit atau tidak? Kalau dia cilepeng, kulen, ya, kulen itu apa? Tidak lincah, diem saja duduk, gitu ya. Dikasih rumput, tidak dilirik, gitu ya. Di gimana lihat? Dikasih betina cuek, dia malah malah godul basor. <laughs> ah ini sakit ini. Begitu disembeli. Mungkin nanti hatinya, jantungnya ada belatung-belatung. Pilih yang galak. Yang umpa begitu kita berdiri di hadapannya kita langsung diseluduk. Ya. Coba uji, kita umpa duduk di depannya. Lepaskan talinya. Kalau diseluduk sampai kita mental, ah, beli. Itu lincah, itu bagus, itu sehat, ya. Yang seperti itu. Jadi tidak boleh yang terkena penyakit, apalagi penyakit yang bisa menularkan penyakitnya ke orang yang memakan dagingnya. Nah, pilihlah yang besar, tanduknya besar, sehat dan besar dan mahal. Lebih besar, lebih mahal, lebih besar pengorbanannya, lebih besar pahalanya. Saya sering ungkapkan, ini untuk Allah. Jangan sampai kita yang minim. Kalau umpamanya Panitia mengumpan menerima titipan hewan kurban. Tanya berapa yang paling murah? Ini untuk Allah yang paling minim, yang paling murah. Padahal budget dia bisa yang termahal. Ya, Nanti khawatir kita terkena dengan apa kisah dua anak Adam yang dua-duanya disuruh berkurban. Satu memilih kambing yang terbesar, terbagus. Satu lagi yang terjelek. Apa siapa yang diterima? Yang diterima yang terbesar. Allah berfirman innama yataqabbalullahu minan muttaqin. Allah hanya akan menerima ibadah amalan dari orang yang bertakwa. Kalau yang melandasi amal itu ketakwaan, pasti yang terbaik. Pasti apa yang maksimal dalam segala hal termasuk berkurban. Kalau landasannya ketakwaan, ini untuk Allah, maka dia yang terbaik. Berapa budget dana yang kita miliki itu yang dia keluarkan, bukan yang termurah ibadah ingin, tapi gak ingin uang ini berkurang, terlalu besar. Akhirnya, berapa yang paling minim tapi sah. Padahal dia bisa lebih daripada itu. ya Maka keluarkan ses -ses semaksimal yang kita miliki, sesuai dengan budget maksimal yang mampu kita keluarkan. Bagi, Ustadz ada enggak e, Berapa yang termahal 6 juta, 10 juta ada enggak Karena budget saya 10 juta loh Nah, ya Keluarkan, ada yang e, Tahun kemarin ada yang 8 juta Tahun kemarin Mungkin sekarang ada yang 10 juta Tapi besar banget, betul Dan puas, dan kita yang Mau nyembelinya juga marhmir empot-empotan, mampu enggak nih? Karena pasti tenaganya Kuat tapi setelah dipikir sapi aja bisa gitu ya Masa kambing tidak bisa Maka mudah insya Allah untuk menyembelihnya Bolehkah diberkurban uh, dengan yang uh, akhwat Dengan yang apa akhwat tuh? Yang betina Bukan akhwat yang disembelih, Yang betina Tidak dianjurkan Tapi boleh, sah Karena Nabi sallallahu memilih apa yang bertanuk besar dan yang bertanuk pasti jantan. Yang betina ada tanuk tapi kecil. Tapi dibolehkan berdasarkan keumuman hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembeli hewan akikah ditanya tentang sesembelian akikah, beliau menyatakan lil gulamis syattan ya wa uh, lil jariyatis syah Kemudian Nabi SAW menyatakan Bagi anak laki-laki dua ekor Bagi anak wanita satu ekor Tidak peduli baik yang jantan ataupun yang betina Dibolehkan Sah-sah Tapi tidak afdal Yang paling afdal adalah yang bertanduk besar dengan badan yang besar, lincah, harganya mahal, itu yang paling afdal. Karena yang betina biasanya jauh lebih murah. Apalagi yang apa bajir disebutnya. Bajir itu kambing yang tidak beranak, kambing yang apa namanya yang tidak punya anak apa? Mandul. Oh, biasanya gemuk, biasanya gede, biasanya lemaknya juga banyak. Nah, itu biasanya murah walaupun gede tapi murah. Karena si pemiliknya tahu ini tidak bisa melahirkan anak. Tidak akan bisa memberikan keuntungan dari anaknya. Makanya lebih murah biasanya. Kalau ditanya sah, sah. Boleh? Boleh. Afdol? Nah itu tidak ya. Berikutnya. Satu ekor kambing mencukupi untuk seluruh keluarga berapapun jumlah anggota keluarga. Seorang suami. Punya istri empat, punya anak empat puluh Satu istrinya empat, sepuluh orang Dia cukup kurban satu aja. Tapi kalau bujangan, ya tetap satu juga Kalau dia sudah memiliki penghasilan Berdasarkan hadis yang diterima dari Atta bin Yasar Sa'atu Aba Ayyub Al-Ansari Atak bin Yasar seorang tabi'in, dia bertanya kepada sahabat namanya Abu Ayyub al-Ansari. Kaifa kanatil dhuhaya ala ahdi Rasulullah s.a.w. Bagaimana pelaksanaan kurban di zaman Rasul s.a.w. Maka Abu Ayyub menjawab, In kanar rajul yuduhi bisyahi anhu wa an ahli bayti faya'kulun wa yut'imun. Kata Abu Ayub, seseorang menyembelih satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya. Mereka makan dari daging itu dan mensodakohkan sebagian dagingnya kepada orang lain. Hadis tersebut Sahih diriwetlimam at-Tirmidzi, Imam Malik al-Bayhaki dan Hasan uh, hadis ini Hasan. Jadi satu keluarga cukup satu atas nama kepala. Keluarga Ada yang bertanya lewat SMS Lewat Whatsapp, lewat BB Walaupun saya sering umumkan tidak dijawab Pertanyaan selalu setiap hari ada Ya, Biasanya ibu-ibu Karena ketika ngaji saya mengumumkan ini Dia tidak dengar ngobrol biasanya Makanya SMS lagi Saya punya anak Waktu anak saya kecil Waktu harus diakekahkan saya tidak punya uang Belum diakekahkan Sekarang sudah agak besar mau kurban apa Apaakekah dulu, apa kurban dulu itu pertanyaan ya. Sebenarnya saya tidak mau menjawab pertanyaan ini Karena khawatir nanti dia SMS lagi Tidak dijawab lewat SMS Pasti nanti dijawab lewat pengajian Kan begitu nantinya ya Nanti malah kali kali ada. Tapi karena ini momennya tentang kurban Ya dijawab Antara kurban dan AKK Sebabnya beda Waktunya beda Kurban waktunya khusus Cuma empat hari yang tadi jelaskan Sepuluh sampai tiga belas Dulhijjah Kalau OKK Hari ketujuh dari kelahiran Itu yang paling utama Sebagian ulama menyatakan Boleh kapan saja Tapi sebagian ulama menyatakan Itu waktunya ditetapkan hari ketujuh Berdasarkan hadis yang suhai Kullu bulamin rohinatun bi'aqiqatihi Tudbahulisabihi semua bayi yang lahir masih tergadai dengan AKK-nya. AKK itu disembeli hari ketujuh. AKK penyebabnya kelahiran anak. Dan dilakukan hari ketujuh dari kelahiran. Kurban tidak ada penyebab kecuali perintah Allah yang Allah syariatkan di hari tertentu. Yaitu di empat hari yang tadi dijelaskan. Dua ibadah yang penyebabnya dan waktunya berbeda walaupun jenisnya sama. Yaitu menyembelih kambing. Makanya Syekh Jibril menyatakan, itu dua hal yang berbeda. Lakukan dua-duanya kalau mampu, ya. Kalau toh tidak mampu, maka tergantung momennya, ya. Kalau ketika hari ke-10 kita ada uang, keluarkan untuk kurban. Terus umpamanya e, akikahnya tiga hari setelah itu. Nanti akikah lagi kalau mampu, tapi kalau umpamanya pas yang pertama kurban menyembeli, pas, -pas masa Akeka sudah enggak ada lagi punya uang, sudah terbebas dia dari amalan tersebut. Jangankan Akeka itu ya. Haji yang wajib dan termasuk rukun Islam, tapi kalau tidak mampu, maka lepaslah dia dari kewajiban tersebut. Tidak dosa dia. Apalagi Akeka. Ya, Tapi kalau umpamanya dia lahir tanggal 1 Dhul Hijjah. Pas tanggal 7 Dhul Hijjah dia punya uang Akeka saja dulu. Aqiqah. Nanti pas tanggal 10 punya uang lakukan lagi kurban, tapi kalau pas tanggal 10 enggak punya uang ya sudah dia bebas. Dan itu pendapat yang lebih munasib, yang lebih selamat. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan menggabungkan niat ya aqiqah ya kurban. Tetapi ini jauh atau tidak sesuai dengan dalil yang ada di mana aqiqah di sembelih hari ketujuh dan berkaitan dengan kelahiran anak, sedangkan kurban harinya ditetapkan hari ke sepuluh sampai ke tiga belas dan tidak ada penyebab tertentu selain ketetapan Allah Azza wa Jalla Berikutnya, disunahkan untuk bertakbir ketika menyembelih. Adapun tasmiyah maka itu wajib. Tasmiyah artinya menyebut nama Allah ketika akan menyembelihnya. Berdasarkan hadis dari Anas, dahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikab shay'in amlahain akhrain. Dabhahuma biyadhihi wa samma wa kabbara wa wadha ala sifahihiima. Nabi selesai menyembelih dua kambing yang besar yang bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya langsung dengan pisau, tapi pisaunya beliau yang langsung memegang dan menyembelih, tidak diwakilkan kepada yang lain. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir ketika menyembelihnya dan beliau menetak, meletakkan salah satu kakinya ke badan dari kambing yang disembelihnya. Apa? Pinggangnya, rusuknya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disunnahkan kalau ada, tapi susah. Walaupun susah ada, memilih kambing yang warna dasarnya putih tetapi bercampur dengan warna hitam khususnya di arah kepalanya. Di daerah kepala dan mata ada hitamnya di sana. Itu lebih disukai Karena itu sifat kambing yang dipilih oleh Nabi selesai untuk disembelih. Kalau ada, tapi kan jarang. Pada intinya, asal ada kambing yang besar, yang memenuhi syarat, maka dibolehkan. Disunnahkan, orang yang mau berkorban menyembelih langsung dengan tangannya sendiri dan tidak diwakilkan. Itu lebih utama. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan baik fisik ataupun mental ataupun teknik, Maka boleh dia mewakilkannya kepada orang lain. Sebagaimana Nabi saw pernah mewakilkan sesembelihan ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiallahu an. Dibolehkan. Sebab untuk bisa menyembelih, ya, kalau tekniknya gampang, tinggal kececet dua urat ini, putus sudah. Tapi mental dan tenaga, kadang orang umpamanya nggak pernah olahraga lemes pegang apa namanya e, Pisaunya nggak kuat ya dikira lihat ah gampang cuma kecece ketika dia melaksanakan ternyata alot lihat kecece belum ini kan baru apanya baru kulitnya apalagi kalau sapi sapi kan ada apa namanya tuh jembernya ah itu kan harus diini dulu itu belum Rampung belum sampai ke kulitnya udah lemes. Ha, udah lemes, hah udah ngos-ngosan menyerah dia, ya. Oleh karena itu ya teknik dari pengalaman biasanya didapat, ya ada bisa dilipat dulu itu si apa namanya si kulit jembernya itu, ya asal ini tajam pisonya. Atau kalau itu biasanya lebih keras lebih kuat maka tidak dilipat tapi dari ujung saja di ujung chef gitu kemudian baru digeresel-geresel. Dan orang yang ada sekitarnya harus melihat roman wajah dari orang yang menyembeli khususnya yang pertama kali. Kalau dia kelihatan berroman wajah sudah frustasi ini enggak tembus-tembus juga, kasih support. Ayo terus, kamu pasti bisa. Ayo terus. Ada supporter. Dan itu besar loh pengaruhnya, ya itu pernah saya alami ketika dulu ya ketika ada sapi besar ada orang tua yang bisa melihat nggak berani gitu ya udah saya gitu ternyata alot ketika di ini tanpa diduga ini tanpa diduga tambangnya belum dilepas ya tapi tersembunyi di bawah kulitnya ketika saya anu loh, alot banget ini ternyata tambang gitu di di baliknya di bawahnya ada tambang akhirnya tambangnya sampai putus tapi lama kan sudah sampai ini udah udah udah udah udah apa namanya kenjang sudah lemes sudah ngos-ngosan padahal waktu itu masih rajin olahraga sedikit badminton hari udah lemas ada seorang ikhwan jazahullahu khairah melihat umpamanya saya sudah lemas. Dia memberi support. Hanya terus-terus, terus sedikit lagi, terus-terus. Itu memberi semangat. Wah, terus saja. Kayak baterai sudah lobet, terus dicolok lagi. Akhirnya ini lagi. Ya, perhatikan seperti itu. Kalau memang kelihatan orang ini sudah kelihatan agak frustasi, kasih support. ya Boleh enggak di take over? Boleh, enggak apa-apa. Tidak. Uh, seperti mitos yang Apa berlaku di masyarakat Bahwa si pisau tidak boleh Lepas dari leher itu Kalau lepas tidak sah. Tidak ada ketetapan itu Yang penting ininya apa Putus dua urat lehernya Baik disembeli oleh seorang Ataupun diestafetkan Oleh orang kedua Umba, Saya sudah lemas tidak kuat lagi ganti Bisa di take over sama yang lain Tidak masalah Mau sepuluh orang, yang kedua lemas juga. Ganti yang ketiga. Sampai sepuluh, baru uh, pingsan semua. <laughs> Itunya sudah putus. Maka dibolehkan tidak apa-apa. Yang penting ininya terputus. Disunnahkan orang yang berkurban memakan daging dari kurban. Ini juga bertolak belakang dengan Isu yang beredar di masyarakat bahwa yang korban enggak boleh makan dagingnya keliru, disunahkan makan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, imam Muslim, imam Ibnu Daud dan yang lain-lain menyatakan, "Kulu waddakhiru watasaddaqo." Makan oleh kalian daging ini, simpan sebagian untuk esok lusa dan sedekahkan sebagian yang sisanya. Disedekahkan, diberikan, dibagikan, ya. Jadi dibagi tiga Sebagian untuk dimakan hari itu Sebagian disimpan esok atau lusa Sebagian lagi disodakohkan Tapi berapa bagian? Tidak harus sepertiga-sepertiga Sesuai dengan kebutuhan Kalau umpamanya keluarganya banyak Seperti isinya ada empat Anaknya ada empat puluh Gak apa-apa semuanya Itu pun mungkin gak cukup ya Tapi kalau umpamanya hanya suami istri Dan dua anak gitu ya Jangan ngambil setengahnya ngambil secukupnya, lihat mungkin banyak tetangga Fukoro Masakin yang dia hanya makan daging itu setahun sekali mengharapkan pemberian dari kurban maka sebaiknya dia tidak terlalu mengambil banyak untuk dirinya, dia bisa beli lagi esok lusa ya. tapi Fukoro dan Masakin ini yang lebih ini, silakan dibagikan, bagaimana kalau yang kurban gak suka kambingnya baik karena baunya gitu ya ataupun karena takut Darah tinggi, takut kolesterol Takut penyakit yang memang Menyebabkan dia gak boleh Makan daging kambing Boleh dia tidak memakan Disodakohkan semua Ini hanya anjuran Lebih utama memakan dagingnya Tapi kalau tidak baik karena alasan Kesehatan ataupun karena alasan Banyak yang lebih apa Membutuhkan daripada saya Saya bisa beli lagi Kemudian dia berikan semuanya Maka itu lebih utama Satu ekor kambing untuk satu orang dan keluarganya. Adapun satu ekor sapi dan unta tergantung sapi dan untanya. Kalau ukurannya sedang ya, maka bisa mencukupi tujuh orang. Umpamanya tujuh orang, tujuh keluarga patungan sapi, maka boleh untuk tujuh orang dan keluarganya masing-masing. Ya, tapi kalau untanya atau sapinya besar. Satu ton, umpah. harganya juga mungkin 60 jutaan Atau di atas satu ton, boleh untuk 10 orang Baik itu sapi ataupun untuk Unta Sebuah hadis Sahih riwayat imam muslim dari Jabir r.a Jabir menyatakan Naharna bil hudaibiyah Ma'an nabi s.a.w Al-badana an sab'atin wal-baqarah an sab'ah Kami menyembelih di Hari Hudaybiyah. Hudaybiyah nama tempat yang dekat e, Di luar kota Mekah ya Tempat sebuah perjanjian Namanya perjanjian Hudaybiyah Dan itu Dilakukan ketika Nabi dan para sahabatnya Mau melaksanakan Ibadah haji Karena Nabi bermimpi Bahwa beliau masuk kota Mekah Untuk haji dalam keadaan aman Dan mimpi Nabi apa? Wahyu dan diberitahukan kepada para sahabat. Senang para sahabat. Makanya mereka berbondong-bondong sekitar 1400 orang ya, pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, membawa binatang sesembelihan dan membawa golok untuk menyembelih tanpa membawa pedang untuk perang. Ya. Tapi oleh penduduk Mekah dilarang. Tidak boleh. Jadi ketika sampai di Hudaybiyah, Nabi selusun mengutus utusan Uthman bin Affan, minta izin mau masuk kota Mekah bukan mau cari gara-gara, bukan mau cari perang, tapi untuk menunaikan ibadah Haji untuk ibadah. Kita tidak membawa pedang, yang kita bawa hanyalah pisau untuk menyembelih hanya itu. Ya. Tapi Uthman ditahan dalam arti diperulet dialuhnya, di apa? Mulur dimolor-molorkan, molor bahasa Indonesia bukan Sunda. Diapa? dilama lamakan perundingannya, ya sampai diisukan Utsman mati terbunuh, sudah dibunuh. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar isu ini, wah sudah, siapa yang mau menembus darah Utsman? Ayo bayat kepada saya. Lalu para sahabat bayat dan bayatnya itu dikenal dengan sebutan bayatur. Ridwan di Hudaybiyah. Melihat begitu lalu dilepaslah Utsman. Enggak jadi perang. Nah, lalu datang utusan dari Quraisy untuk membuat perjanjian dengan Rasul S.A.W dan perjanjian itu disebut perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poin perjanjian Hudaybiyah Bahawa Nabi dan para sahabat tidak boleh masuk Mekah tahun itu, harus pulang. Baru tahun depan boleh secara bebas. Akhirnya ya sudah disepakati oleh Nabi saw. Para sahabat kecewa. Lalu Nabi selesai menyembelih. Nabi sembelihlah. Babi datang binatang. Kalau yang sembelih, tidak lah, ada yang nurut. Sebenarnya Nabi selesai kecewa masuk ke kemahnya. Ada istri yang dibawa satu musalmanah melihat Nabi saw murung begitu. Ditanya ada apa? Para sahabat tidak menurut perintahku untuk menyembelih. Kata Musa Alaihissalam, sesungguhnya Allah berserta engkau. Laksanakan apa yang engkau perintah, yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Pasti para sahabat nanti akan mengikuti, ah, memberi support tu, istri kepada suami. Akhirnya supportnya uh, muncul, semangatnya. Beliau keluar mengambil golo, kemudian mengambil Kambing kemudian di sebelum melihat begitu Para sahabat tidak truk Mereka semuanya serentak menyembeli Kata Jabir kami menyembeli di Hudaybiyah bersama Nabi Selesam Satu ekor unta untuk tujuh Sapi juga untuk tujuh Oleh karena itu boleh patungan Dan patungan tidak mesti rata Umpamanya Kalau sekarang harga sapi 20 sampai 25 Umpamanya ya Masing-masing umpamanya 3 juta sewaan atau ada juga yang tujuh belas setengah masing-masing dua setengah juta seorang. Boleh begitu boleh, tapi tidak harus begitu. Boleh umpamanya satu tiga juta, yang satu dua setengah, yang satu empat juta kemudian bertujuh dijadikan satu sapi. Dan Allah Maha Tahu dalam memberikan pahala Allah melihat banyak faktor-faktor keikhlasan, ya faktor jumlah pengorbanan. Yang pengorbanannya lebih besar pahalanya lebih besar. Yang lebih ikhlas, pahalanya lebih ikhlas Mungkin enggak yang patungan 2 juta Pahalanya lebih gede dari yang 4 juta? Mungkin Dari aspek apa? Niat Keikhlasan Kalau umpamanya yang 4 juta rias Dilihat Saya minta diumumkan ya Nanti di reja ya Sebut nama saya dengan nominannya 4 juta Karena terbesar dilihat dari daftar Yang lain 3 juta 2,5 juta oh. Maka itu bisa dicoret Bukan oleh panitia loh, oleh Allah ini ria orang, ya. Dan yang dua juta ikhlas, maka bisa lebih gede yang dua juta. Tapi kalau keikhlasan sama, ya. Tapi yang satu dua juta, yang satu empat juta jelas lebih gede pahala yang empat juta, walaupun diuruk diurunankan kepada satu sapi yang sama, nggak masalah. Jangan sampai Uh, apa namanya sisirikan, ya saya 4 juta saya 2 juta sapinya sama, rugi enggak, enggak ada rugi Allah tidak akan salah di dalam memberi apa? pahala, enggak Allah lebih tahu daripada kita semua daripada manusia yang dilihat oleh Allah, niatnya keikhlasannya ya dan juga jumlah pengorbanan yang dia berikan berikutnya boleh memberikan upah Kepada Orang yang Mengurus kurban Baiknya melih Menyisit, menyacang Tapi dengan syarat upahnya Tidak boleh diambil Dari hewan kurban itu Baik dagingnya, kulitnya, Kepalanya, cokornya, kanyutnya Dan seterusnya Tapi ada budget tersendiri yang tidak diambil dari hewan kurban itu Makanya tidak boleh memberi upah kepada yang nyembelih dikasih Kepala yang menyisit, menguliti dikasih kulitnya gitu Yang nyincang dikasih dan e, bungkusan lebih banyak Dua umpah-dua bungkus Tidak boleh Karena itu upahnya diambil dari dari hewan kurban jadi boleh memberi upah tapi tidak boleh diambil dari hewan kurban. Berdasarkan sebuah hadis yang Sahih riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Dari Ali bin Abi radhiyallahu an, Beliau bersabda kata Ali Amaroni Rasulullah sallallahu An aku ma'ala budnih wa an atasaddaqabiluhumiha wa juludihah wa halaliha wa an la u'tial jazira minha syai'ah fa nahnu nu'tih indina nabi selesai merintahkan aku untuk menyembelih kurbannya mengurus penyembelihan kurbannya menyuruh untuk mensodakohkan dagingnya kulitnya gajinya dan menyuruh agar aku tidak memberi upah kepada yang mengurusnya sedikit pun dari hewan kurban itu kata ali kami merogoh saku sendiri untuk memberikan upah Hadis nah, ini menunjukkan boleh memberi upah, tapi upahnya tidak boleh diambil dari hewan kurban itu. Kalau begitu panitia enggak dapat daging dong? Dapat, tapi bukan sebagai upah. Dapatnya sama dengan jatah umumnya orang lain yang diberi. Ya, jadi ah, kalau gitu enggak usah jadi panitia, nanti enggak dapat, Tong. Tentu Dapat. Tapi bukan dari upah sebagai panitia. Maka dibolehkan panitia memberi upah kepada jajaran panitia dari budget yang di luar hewan kurban tersebut. Biasanya panitia memohon keikhlasan orang-orang yang menitipkan untuk memberikan dana operasional. Karena panitia butuh biaya, butuh keresek gitu kan. Plastiknya banyak, bisa ratusan. Butuh juga apa? Parasut untuk... Uh, iuh iyo untuk tenda butuh juga alas untuk Masa di tanah gitu ya. Juga butuh kiloan dan karena seharian kalau banyak uh, harus ada konsumsi untuk panitia ya. Kadang untuk tugas tertentu ada yang harus diberi upah seperti orang yang ngurus kadut. Itu pada enggak mau itu. Tahu kadut? Kadut itu uh, apa? Jeroan. Kadut, lambung apa ya lambung dari sapi atau kambing enggak pada mau ngurus tuh karena itu paling apa paling ribet biar ya, bau ya airnya harus besar tempatnya juga harus tidak boleh dekat penduduk gitu kan Nah itu harus ada upah ya itu ada upah jadi butuh operasional dana operasional untuk hal-hal tadi ya Adapun doa ketika menyembelih, pertama yang wajib adalah mengucapkan nama Allah bismillah. Wajib itu. Siapa yang tidak maka dia berdosa. Kedua, dia wajib meniatkan sesembahan itu untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Bukan dipersembahkan wahai Mbah, nungagegeh di tempat ieu gitu nya. Sesembelihkan ini untuk Mbah Kacet. Maka haram. Orang yang melakukannya dosa dan syirik dan sesembelihannya jadi haram, tidak boleh dibagikan, tidak boleh dimakan. Ya, sudah dikubur. Nabi bersabda Allah, Allah subhanahuwataala berfirman, Innama haramallohulma'itatawaddamalakhmalkhinzirwamauhillabihiqayrilah. Al Allah hanya mengharamkan bangkai darah daging babi dan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah haram itu. Makanya jangan menyuruh menyembelih kepada dukun. Nanti diniatkan demi mbah yang ngegegeh di tempat bisa berbahaya, ya. Nanti menjadi haram, tidak boleh. Jadi yang pertama sebut nama Allah. Kedua wajib diniatkan untuk Allah, ya. Boleh yang ketiga bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Disunnahkan demikian, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Boleh enggak dengan tambahan doa lain dan menyebut nama orang yang berkurban? Boleh. Kalau umpama menyebut nama kurban, maka dengan me me me membaca doa Allahumma hadaan fulan. Kalau umpama itu sesembelihan punya kita, Allahumma hadaan ni wa ahli baiti. Awk cecep. Tapi ingat bismillahnya jangan lupa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis kata uh, hadis ini dikatakan Rasul sallallahu ketika menyembelih beliau membaca doa Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati ya Allah kurban ini dari aku dan dari orang-orang yang tidak mampu menyembelih dari kalangan umatku. Jadi apa namanya doa dulu Allahumma hadza anni atau umpama ada yang nitip nih tolong atas nama si fulan sebut namanya boleh Allahumma hadza an fulan terus bismillahi Allahu akbar kececet sudah sementara yang lain-lain takbir ya tidak ada doa yang lain-lain lagi sampai baca Fatihah baca ayat kursi enggak ada tidak disyariatkan lagi pula tidak munasib Orang-orang nah, ini suka lebay. Saya pernah iseng-iseng beli ayam di pasar. Pertama dilihat lehernya apa dicolok, apa disembeli. <laughs> kan suka ada yang colok ya? Putus enggak? Kalau putus tanya. Sebenarnya enggak boleh nanya. Cuma iseng saja saya. Emang dia ya dipencetnya Bismillah lah. Oh lebih dari Bismillah. Fatihah. <laughs> dia tu ingin apa? Ingin me meyakinkan. Padahal justru tambah ngaco gitu. Inilah beberapa ketentuan tentang uh, kurban. Saya pikir cukup sampai di sini satu jam lebih waktu yang kita sudah gunakan. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang akan bertanya secara tertulis jangan bertanya lagi ya, karena sudah terlalu banyak kertas pertanyaan di sini. Sebelum ke pertanyaan ada bewarak dulu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat haji, tapi uh, waiting listnya terlalu lama dan ingin haji tahun depan, insya Allah bisa ya. Silakan hubungi saya, tapi please harganya lumayan murah meriah, cuma 13.000 dolar, legal, kuota, bukan non kuota, bukan furoda. Karena ini diambil dari jatah orang yang sudah mestinya dapat kursi tahun depan Tapi gak jadi baik karena meninggal, karena sakit permanen, karena dia mengundurkan diri Jadi sudah ada sit-nya Nah kemudian uh, kita dapat jatah 50 sit Tidak lebih siapa cepat dia dapat Segera hubungi saya Insyaallah dengan saya berangkatnya ke sana Kedua bagi ikhwan dan Ahwat, bapak-bapak ibu-ibu yang mau menitipkan hewan kurban di Radio Roja Bandung di Salatiga, silakan hubungi baik saya ataupun Radio Roja. Ya. Dan bagi ikhwan Ahwat yang sudah menyerahkan uangnya, baik cash langsung dititipkan ke orang tertentu ataupun yang transfer, transfer wajib konfirmasi. Ya Boleh sms atau whatsapp ke saya SMS itu ini boleh Boleh ke Radio Roja Dan nanti oleh Radio Roja ada list Ada daftar Siapa yang namanya tidak tercantum Padahal sudah menyetorkan uang Baik cash ataupun transfer Wajib segera lapor Kok nama saya enggak ada ya Barangkali kelewat Lupa gitu ya Atau orang yang di TTP lupa tidak menyetorkan ke kita sangat mungkin ya. Itu. Ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu. Masjid belum tuntas tuh. Padahal Ramadan. Mau tiba sebentar lagi. Ramadan berapa bulan lagi? 8 bulan ya? 8 atau 9. Khawatir Ramadan depan belum selesai. Tolong dibantu doa ya. Dan plus yang lainnya. Jangan hanya doa bagi yang umpamanya punya kelebihan uang, tolong disalurkan ke sana demi e, terselesaikannya masjid tersebut menjelang Ramadan nanti sehingga kita bisa melaksanakan dauroh dengan lebih leluasa, lebih memuaskan, lebih e, baik lagi daripada sebelumnya Ya, kita masuki tanya jawab Ustadz bagaimana kalau saya punya tabungan yang cukup untuk kurban yang paling murah Namun itu adalah uang buat kebutuhan pokok saya, istri dan anak-anak Makan, minum, ngontrak Sekarang saya gak kerja karena masih belum menemukan kerja yang cocok Adapun uang tabungan 2 juta itu adalah dulu nabung waktu kerja Iya yeah. uh, Kalau memang dia berkurban menyebabkan dia tidak bisa makan Dan terusir dari kontrakan Berarti dia belum mampu Ketika itu Maka dia tidak terkena Kewajiban tersebut Jadi kalau Kebutuhan pokok sudah terpenuhi Untuk sandang pangan dan papan Gitu ya Nah lalu ada sisa Maka baru dia terkena Kewajiban tersebut Tapi kalau ada uang itu Tapi begitu uang itu dikurbankan dia gak bisa makan esok lusanya Kemudian harus Terusir dari rumah itu Karena kontrakan habis gak bisa memperpanjang lagi Maka berarti Dia belum mampu Untuk berkurban Pahala kurban Apakah hanya untuk keluarga suami Yang berkurban dari atas Dan ke bawah tapi istri Tidak dapat pahala Istrinya anak-anaknya dapat pahala Karena itu untuk mewakili seluruhnya Kecuali kecuali. Kalau istri tidak rito amuk-amukan Bapak tahu gak HP saya itu Sudah jadul, kurban lagi Harusnya beli HP dulu lah Kata suami yang enggak, kalau HP kan yang penting ini Masih bisa, ini kan baru 2 bulan Yang lalu, ya tapi sudah jadul 2 bulan sudah jadul Akhirnya suami kekurban ke Sudah disetorkan ke panitia Setiap hari istri ngamuk-ngamuk Istri dosa, gak dapat pahala Tapi kalau istrinya juga Wah malah mensupport Yang berapa kurban? Yang dua setengah, ah, yang tiga setengah nih Tambah dari mama ah, Itu luar biasa itu Cari istri kayak gitu <guluh> Boleh gak berkurban lebih di satu tempat? Boleh boleh tidak berkurban lebih dari satu ekor boleh? Nabi Selesa'am berkurban tadi disebutkan dengan dua ekor. Kadang-kadang Nabi berkurban dengan ratusan ekor. Ya, selebihnya adalah sedekah. Kalau kita memiliki uang yang banyak, ya, kemudian kita di tempat kita ingin, tapi tempat itu juga aduh sangat minum, ingin dibantu, kita kurban juga dibolehkan. Ya Walaupun lebih dari satu ekor. Apakah orang yang terkena hukum Tidak boleh motong kuku Itu satu keluarga Atau hanya kepala keluarga Hanya kepala keluarga Istrinya anaknya boleh motong kuku Boleh dicukur sampai gundul Dibolehkan Boleh juga e, mencabut bulu ketiak Dibolehkan nah, Kecuali kalau istrinya punya uang Istrinya dagang Istrinya pegawai, istrinya punya gaji Lalu istrinya juga Kurban, suaminya kurban, istrinya kurban juga Karena istrinya punya kemampuan Maka istri terkena larangan tadi Anaknya juga Kalau diantara anaknya walaupun masih Satu rumah dengan e, Orang tua karena belum laku Masih jomlo dia Nah, kemudian, tapi dia sudah kerja, sudah punya gaji, dia kena kewajiban. Berkorban, maka kalau dia berkurban, kena larangan memotong kuku, kumis, dan yang lain-lain. Tapi kalau istrinya nggak punya penghasilan, anaknya masih disubsidi, lalu si kepala keluarga berkurban untuk seluruh keluarga, tapi yang kena larangan hanya kepala keluarga. Larangan memotong kuku, larangan memotong rambut Hanya kepala keluarga, istrinya dan anak-anaknya boleh memotong kuku Apa hikmah seorang muslim yang akan berkurban Dilarang memotong kuku dan rambut Iya, pertama ini toleransi kepada para jamaah haji Ketika para jamaah haji sudah melakukan ihram di Miqat, Ya Maka mereka terkena larangan-larangan ihram Di antara larangan ihram ya tidak boleh memotong kuku, rambut dan seterusnya Tidak boleh pakai parfum Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki Tidak boleh memakai cadar dan kaos tangan bagi para wanita Tidak boleh melakukan hubungan suami dan seterusnya Ya Nah itu bagi orang yang sedang haji, bagi yang tidak sedang haji terkena syariat untuk berkurban Maka ada juga larangan yang mirip seperti larangan bagi orang yang ikhram Yaitu tidak memotong kuku dan rambut Adapun larangan lainnya seperti memakai pakaian berjahit boleh bagi yang tidak ikhram Melakukan hubungan suami istri juga boleh memakai farfum tetap dibolehkan ya Boleh enggak kita niat berkurban selain untuk keluarga serumah juga untuk anak yang telah berkeluarga tapi anak belum mampu dalam keadaan pailit. Ya, kalau umpamanya anak sudah berkeluarga sudah misah, lalu anak itu tidak memiliki kemampuan untuk berkurban, dia tidak wajib. Lalu oleh orang tuanya dikasih ini, saya kasih uang 5 juta untuk kurban. Maka ya anak karena satu ada kemampuan dia berkurban, dibolehkan. Siapa yang dapat pahala? Dua-duanya. Ayahnya, orang tuanya dapat pahala, anaknya juga dapat pahala. Kecuali kalau si anak begitu e, dapat 5 juta, beli laptop. ah enggak dapat pahala kalau begitu. Bolehkah berkorban di atas nama kan bapak ibu atau saudara kandung? Terima kasih. E, kalau kita punya uang yang agak lebih, kita berkorban untuk diri sendiri dan masih tersisa uang, lalu kita kasih ke ayah kita. Pak mau korban nih, saya kasih uang untuk korban. Lalu ayahnya menggunakan uang itu untuk korban. Boleh, bagus. Ya bagus, ada nilai silaturahminya Ada nilai birrul walidainya Ada nilai kurbannya, itu bagus Tapi kalau umpamanya Dia kurban atas nama ayah ini pak Tapi dia sendiri tidak kurban, salah Ya, dia harus berkurban untuk dirinya sendiri Terlebih dahulu Kalau masih ada kelebihan boleh dia membantu Ayahnya untuk berkurban Tadinya mau kurban, tapi gak jadi karena membantu orang tua mau umroh apa, apa tidak mengapa Ini gak masuk akal, karena umroh di bulan haji terlarang Maksudnya terlarang itu oleh pemerintah Saudi, gak ada visa umroh di bulan haji Jadi mulai-mulai syawal, visa umroh tertutup Terakhir Ramadan, begitu Ramadan beres, nggak lagi mengeluarkan visa, nanti keluar lagi visa bulan Muharram atau Safar. Jadi bulan Haji ini nggak ada Umroh, karena kalau ada Umroh nanti orang-orang Umroh sekaligus Haji lebih murah ya, licik. Makanya pemerintah Saudi tidak mengeluarkan visa sejak bulan Safar uh, se sejak bulan Syawal untuk Umroh. Jadi pertanyaan ini pertanyaan orang yang tidak tahu tentang hal ini. Jadi tidak mungkin e, apa mau kurban tapi di, e, uang kurbannya dipakai untuk membayar umroh orang tuanya nggak masuk akal, nggak bisa umroh saat itu. Nanti paling umrohnya bulan Muharram atau Sofar, biasanya Sofar dimulai lagi dibuka e, visa untuk umroh biasanya begitu ya. Hadis yang punya kelapangan tidak mau berkurban jangan tem, jauh, dengan, e, mendekati tempat solat kami. Apakah maksudnya diberi keringanan untuk tidak solat berjamaah? <SILENCIO> Salah pak. <SILENCIO> Kalau begitu nanti semua orang tak kurban. Ini disebut panyungkun bahasa Sundama. Ya, seorang suami. Biasanya pulang itu dari kantor jam 4 Jam 5 atau sebelum magrib Sudah sampai ke rumah Tapi dia setiap hari pulang jam 9 Jam 9 Istinya itu uh, Kesel Akhirnya bilang Besok mapa jangan jam 9 Subuh aja pulangnya sekalian Si suami asik Subuh seneng <laughs> Itu orang gak punya hati <laughs> Itu panyungkun itu. Artinya jam 9 itu jangan maghrib sudah di rumah. Kemana aja pasti keluyuran gitu kan. Seperti itulah. Nah orang yang tadi juga begitu. Apakah kalau umpama jangan tem dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya asyik bisa boleh di rumah. Dua kali dosanya dia. Ya sholat di rumahnya. Kalau tidak ada uzur ya tidak kurban pada dia punya kemampuan untuk kurban, ya. Salah paham tuh, jangan begitu. Bila kita e, berkurban dititipkan di DKM masjid. Di mana di situ dilakukan banyak kebidahan dalam ibadah-ibadah lain dan waktu pemilihan hewan kurban e, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau Apakah uh, Kita sah menurut saya Apa kurban kita sah menurut saya Sah Cuma tidak abdol Karena apa? Karena kurban adalah syiar Dan memiliki nilai dakwah Orang yang melakukan Banyak ritual kebidahan Dalam ibadahnya Di masjid yang dia kelola Lalu diamanati banyak titipan hewan kurban itu jadi syiar akhirnya orang-orang mendukung semua kebidahan yang dilakukan di masjid itu karena merasa apa? kehutangan jasa budi gitu dibagi kurban masyarakat yang oh saya dapat kurban dari masjid ini ye. makanya saya dukung masjid ini dukung ke semua kegiatan yang ada di dalam suburlah dengan kebidahan Walaupun sah tapi tidak afdol, maka lebih afdol menitipkan kepada orang-orang yang nanti dakwahnya sesuai sunnah dan bisa menjadi syiar terhadap dakwah itu. Jadi masyarakat awam mendukung dakwah ini, karena orang ini juga baik suka berbuat sosial, membagi sembako, membagi zakat, membagi infak, terlasuk kurban. Wah, pokoknya saya dukung. Saya senang orang ini orang baik. Maka semakin e, meluaslah dakwah sunnah. Mohon penjelasan pada saat puasa Arafah, mengikuti Arab Saudi atau Indonesia? Karena dimungkinkan Idul Adhanya berbeda. Iya betul sekarang, ya. Sekarang Idul Adha di kita sudah diumumkan tanggal 5. Kalau di Saudi kapan? hari Sabtu tanggal 4 karena wukufnya di sana hari Jumat. Sementara tanggal 9 Arafah di kita jatuh pada hari Sabtu. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan ikut kepada hari wukufnya para jamaah haji di sana. Karena apa? Karena sabda Nabi, "Saumu yaumiy Arafah" Saum hari Arafah bukan Saumu yaumitasi min dhil Bukan Saum tanggal 9 dhil hijyah Tapi Saum Arafah Saum Arafah artinya Saum ketika jamaah haji wukuf di Arafah Oleh karena itu, ulama ini berpendapat Harus mengikuti waktu wukufnya para jamaah haji di Arafah Ini yang pertama Pendapat yang kedua menyatakan seperti sya'alul ta'amin rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, ya, hari Arafah adalah hari kesembilan di masing-masing negara. Kalau masing-masing negara menetapkan tanggal satu secara berbeda, ikutilah hari Arafah di masing-masing negaranya. Bukan mengikuti apa? wukufnya para jamaah haji di Arafah. Coba bayangkan 100 tahun yang lalu di mana belum ada teknologi. Orang di Indonesia enggak tahu kapan hari Arafah di Saudi. Ya. Dalam keadaan itu mereka enggak bingung kapan hari Arafahnya, ikuti pemerintah. Maka beres enggak ada masalah. Masalah muncul setelah ada teknologi. Kita tahu detik ini juga tentang apa yang terjadi di sono. Kejadiannya belum, kita sudah tahu duluan. Arafahnya belum kan? Tapi informasi yang tentang kepastian hari Alfa sudah kita dapat. Karena apa? Karena ada teknologi. Seolah-olah teknologi mengubah hukum. Seolah-olah, ya. Seolah-olah ajaran Islam ini hanya layak diterapkan oleh orang yang hidup pada teknologi maju seperti sekarang. Bagaimana 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu di mana orang tidak bisa berkomunikasi langsung, belum ada telepon, SMS, belum ada televisi, belum ada satelit. Orang enggak tahu kapan Arafah di sana, ya. Apa sikap mereka? Sikap mereka bebas, enggak ada ikhtilaf, enggak ada keributan, ikuti ketetapan pemerintah. Tapi kenapa setelah ada teknologi jadi ribut, ya? Oleh karena itu, maka Nabi menyatakan sumu yauma yasumun nas. Saumlah kamu pada hari saat orang-orang sekitar kalian saum, baik itu Ramadan, Arafah ataupun Asyura atau apapun, ya. Maka saum kita berdasarkan hadis bersama orang-orang di sekeliling kita bukan bersama orang yang ada di negeri lain. Kedua, setiap ibadah yang waktunya ditetapkan, ya maka yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka waktu tersebutlah waktu di tempat kita hidup. Umpamanya zuhur, kapan waktu zuhur? Ketika matahari di tengah-tengah terus tergelincir. Matahari tergelincir di mana di kita apa di Mekah? Ya di kita. Umpama pas jam 12. Ya jam 12 di kita di Mekah jam berapa? Jam 8 pagi. Kita awal saum dan akhir saum Awal shawm ketika fajar menyingsing. Buka ketika maghrib. Maghrib di mana? Di sini apa di Mekah? Ya di sini. Di sini maghrib, di Mekah masih jam 2. Maka ikuti di sini. Ya, Termasuk, jangankan di Mekah dengan di Jakarta aja Berbeda ya. Kalau umpamanya orang Jakarta pas maghrib buka shawm mengikuti waktu Bandung, batal itu sholatnya. Karena beda berapa menit? 3 menit atau ah, lebih bagus saja meng mengikuti waktu orang Irian Jaya. <guluh> 2 jam, jam 4 sudah buka. Kenapa kamu sudah sudah magrib di Irian Jaya? Iya. <guluh> <guluh> di tempat kita hidup. Ya, termasuk satu Ramadan. Satu Ramadan di kita apa di sono? Di kita. Karena sangat mungkin berbeda, karena setiap negeri punya matla' masing-masing yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Dan eh, apa ul-matol ini ma'ruf muqtabar di kalangan para ulama. Diikhtilafkan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan eh, matla' wahidah atau satu matla' ya. Ada yang menyatakan ta'adudul matla'ah. Matla'nya berbeda-beda. Ya. Dan itu muqtabar. Nah. Termasuk satu Ramadan di kita Dengan satu Ramadan di sana Mungkin berbeda Termasuk satu uh, Termasuk Aroh uh, Tanggal 9 Dhul Hijjah di kita Dan di sana juga berbeda ya Termasuk Tapi kalau itu berbeda Bukankah Indonesia Harusnya lebih dahulu Daripada Saudi Tapi ini kok Saudi Lebih dahulu Duluan mana Waktu Indonesia dengan Saudi Indonesia beda 4 jam Kenapa Saudi lebih dahulu Ya sangat mungkin Karena penanggalan dalam syariat Islam, ibadah yang dilakukan dalam mengikuti penanggalan Hijriah dan bukan Masehi. Kalau Masehi mengikuti perputaran matahari, kalau Hijriah mengikuti perputaran bulan. Dan perputaran bulan sebaliknya dari matahari. Saudi lebih dahulu daripada Indonesia. Ia sangat rasional, sangat masuk akal ya. Oleh karena itu Syekh Al-Utsaimin menyatakan ikuti penanggalan pemerintah di tempat kalian hidup. Walaupun Arafahnya berbeda dengan di Saudi, ya. Sekarang kita ribut karena ada teknologi. Coba 100 tahun yang lalu enggak akan ribut tuh. Kapan kita sum Arafah tanggal 9? -nya? Oh kata pemerintah hari anu, ya udah hari anu, enggak akan ribut tuh. Hmm. Ya. Oleh karena itu abaikan teknologi. Anggap kita enggak tahu kapan Arafah di Saudi. Anggap kita enggak tahu. Sama seperti keadaan kita seratus tahun yang lalu. Umpamanya, maka tidak akan ada keributan. Kalau ada yang menyatakan, kalau ikut pemerintah berarti menjadikan pemerintah ini sebagai pembuat syariat. Di samping Allah itu lebay itu. Syariat pemerintah kan kita ikut ulil amri. Itu syariat. Loh. Itu syariat. Itu salah faham tadi. ya Salah faham terhadap sebuah sikap kalau kambing untuk kurban semalam habis diadu apa menisyaratnya <SILENCIO> <SILENCIO> kalau habis diadu itu tidak menimbulkan cacat boleh asal jangan sengaja diadu-adu oh, ini kan mau disembeli besok nih yuk kita adu dulu mati juga gak apa-apa besok akan mati dia <SILENCIO> gak boleh ya dolim itu dosa Hah? tapi kalau habis diadu itu dia cacat gak boleh baik umpamanya Patah kakinya ya Patah uh, tanduknya Patah lehernya Maka tidak boleh Boleh gak saya berniat kurban Dengan menabung satu tahun Oh boleh, saya mau niat Tahun depan saya kurban Sekarang menabung Umpamanya sebulan kita sisihkan uh, 300 ribu ya. Bulan depan sudah 3 juta 600 ya Iya tahun depan 3.600.000 Saya ngomong apa tadi? Oh, bulan depan. Tahun depan depan apa? 3.600.000 Boleh, jangan salah hitung Saya 100 sebulan Tahun depan cuma terkumpul berapa? 1.200.000 Atau sekarang ini yang 2 juta nah, Di targetnya nanti 2 juta Nanti tahun depan naik jadi 4 juta Jadi targetnya di apa? Dilebihin Ya bagus kalau niat untuk beribadah bagus. Kalau menyembelih tanggal 13 apakah tidak boleh memotong kuku pada tanggal 10? Iya, sebelum itu disembelih tidak boleh potong kuku. Makanya, makanya ada beberapa ikhwan dari Jakarta atau dari Belanda nitip kurban di kita di sini, ya. Mereka itu SMS atau WhatsApp usah Kurban ana sudah disembelih belum? Saya mau potong kuku nih. Saya bilang tunggu sebentar, ini masih subuh. <laughs> Yang di Belanda gak sabar ini. Nanti nanti begitu disembelih langsung dikasih tahu. Alhamdulillah, titipan hewan kurban antum sudah disembelih tadi. Sudah, silakan potong kuku, silakan gunuli, dicukur boleh ya. Jadi sebelum dipotong jangan. Kalau dipotongnya tanggal 13, ya nanti tanggal 13 baru gunting kuku. Apakah syarat untuk kurban sama dengan syarat kambing akikah? Iya, sama. Boleh. Teman anak seorang pedagang sapi. Dia titip pertanyaan. Apakah sapi-sapi impor dari Australia yang biasanya dicap bagian tubuhnya dengan besi panas... ...atau telinganya ditindik, dilubangi dengan tujuan supaya sapi uh, tidak tertukar? Apakah sapi yang seperti tidak bisa dijadikan hewan kurban... Dengan alasan sama dengan ditato atau dibikin cacat. Iya. E, kalau tato ya yang tidak membuat dia dianggap cacat tapi menyakiti. Dia pelakunya berdosa karena menyakiti binatang. Kan banyak cara untuk menandai agar tidak tertukar ya dengan cara yang tidak menyakiti kan bisa ya. E, dicap permanen aja oleh cap Bisa kan? Oleh cap tidak tersakiti dia Atau bikin cap ke tukang grafer di, di pinggir jalan yang permanen Tintanya cap capnya Plok gitu kan Digosok juga gak kan? Luntur bisa gak? Ada kan? Anggap saja ada Tanpa harus ditato, tanpa harus ditindik. ya? Maka menato yang menyakiti dosa Tapi itu tidak cacap Dan tidak menggugurkan syarat sahnya dijadikan eh, hewan kurban selama tidak dianggap cacat secara urf. Ya. Sudah sampai sini saja dulu sudah setengah sebelas. Insyaallah kita berjumpa untuk ahad depan libur ya karena kita harus menyembelih. Kita akan jumpa lagi dua ahad setelah ini. Subhanakallahum bihamdik, asyadu an la ilaha ilaan, astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.